Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tera kif? Fala Rabbuk biahsahabil fil? Alam yajal kaidahum fi tablil? Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan Tipu daya mereka itu sia-sia Dan dia mengirimkan kepada mereka Burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu Dari tanah liat yang dibakar Faja'alahum ka'asrim maku Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.